yang menganggap bahwa keluarnya seseorang pada pagi hari atau pada sore hari untuk menuntut ilmu bukan termasuk jihad maka akalnya bermasalah maka akalnya kurang maka akalnya sedang error ini yang dikatakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa para sahabat dan ulama menganggap bahawa keluarnya kita dari rumah kita untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu Wataala, ini termasuk jihad. Ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita mengikhlaskan niat kita dan kita bulatkan tekad kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala, karena ini adalah sebuah nikmat bahkan nikmat yang lebih berharga daripada harta benda yang kita miliki. Dan sekali lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan pendengar radiroja bahwa setiap nikmat menggenung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita menganturkan salawat dan salam kepada suri taula dan kita manusia yang paling berjasa sehingga kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Nabi Rasulullah SAW Beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ia, jemaah sekalian rahimahillah wa ayyakum. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan uh, pelajaran yang baru, kita akan uh, mengulang apa-poin-poin yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Sekali lagi jemaah sekalian rahimahillah wa ayyakum. Kita sedang berbicara tentang Bentuk-bentuk mu'jizat Atau sisi-sisi mu'jizat Al-Quranul Karim Dan kita sudah mengatakan bahwa yang pertama Dari segi bahasa dan sastranya Dan yang kedua Dari segi bahwa Al-Quranul Karim Atau banyak ayat dari Al-Quranul Karim Membicarakan hal-hal yang gaib Baik yang berhubungan dengan masa lalu Atau masa yang akan datang Dan kenyataannya selalu tepat dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini tidak aneh Karena yang berfirman dan yang mentakdirkan kejadian tersebut Adalah satu zat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita sudah menjelaskan atau menyebutkan beberapa contoh Dan yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu adalah dalam surat Surat apa pak? Surat An-Nur ayat lima puluh Ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 55 dengan firmannya yang sangat mulia wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilussalihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim wala yumakkinanalahum dinahum alladhira tadallahum wala yubdilannahum mim ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikunabi syai'an Allah berfirman dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang beramal saleh Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhoi atas mereka atau kepada mereka. Dan Allah akan ganti rasa takut yang meliputi mereka dengan rasa aman sentosa. Kapan janji itu akan Allah wujudkan? Allah memberikan syarat. Bahkan Allah tekankan sekali lagi, syaratnya adalah ya'buduuni la yusyrikuuna bi syai'a. Apabila mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak melakukan kesyirikan. Dan ayat ini turun di awal-awal hijrah Nabi SAW ke Madinah artinya di awal-awal uh, beliau berada di kota Madinah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ubay bin Kaab Dalam hadis yang diratkan oleh Al-Imam Hakim Dan disahikan oleh Al-Imam Al-Zahabi dan lainnya Dan begitu juga oleh Imam Hakim Beliau mengatakan bahwa ketika Nabi SAW dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah Mereka masih diliputi rasa khawatir Mereka masih diliputi rasa takut Was-was Khawatir diserang oleh musuh-musuh Islam Khawatir diserang oleh musuh-musuh Islam Sampai-sampai Mereka tidak tidur kecuali dengan senjata Wala yusbihuna illa fih dan begitu juga ketika mereka bangun di pagi hari, mereka tidak bisa meninggalkan senjata-senjata mereka. Sampai mereka bertanya-tanya, "Kapan anana'ishu hatta nabita'minina mutmainnin wa lana khofu illa Kapan saatnya kita bisa hidup dan kita bisa tidur dengan aman dan nyenyak dan kita tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Allah turunkan ayat ini wa'adallahu alladhina amanu minhum wa inkum wa dan Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal saleh di antara mereka dan ulama menjelaskan Allah wujudkan Allah penuhi janjinya ketika para sahabat konsep dengan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan maka Allah bukakan dunia kepada mereka dan ini terbukti Islam tersebar baik belahan timur dunia maupun bagian barat. Kita tahu bersama-sama bagaimana Umar bin Khattab atau pada masa khilafah Umar bin Khattab Mesir itu dibuka, Iskandaria itu dibuka, Baitul Maqdis, Palestina itu dibuka oleh oleh Islam. Dan lain sebagainya. Maghrib pun demikian. Dan pada masa Utsman bin Affan, Afrika itu dibuka. Andalus, Spanyol itu dibuka dan Romawi ditaklukan. Itulah janji Allah Subhanahu Wataala. Ketika umat Islam mau bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang murni, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala semata dan meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan, mensucutkan Allah Subhanahu Wataala. Dan inilah manhaj Rabbanis. Inilah metode yang tepat, yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu Wataala dan tercantum dalam Al Quranul Karim jalan menuju keberhasilan dan kesuksesan umat islam apabila umat islam ingin kembali mengulang sejarah untuk menguasai dunia dan tidak ada jalan kecuali jalan yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu jamaah sekian, janganlah kita tergesa-gesa ikutilah syarat yang dipenuhilah syarat yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita abaikan syarat ini lalu kita ingin berkuasa dan menguasai muka bumi ini, mustahil. Kaidah fikih mengatakan, manista jala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia tidak memenuhi syarat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menginginkan sesuatu tersebut, uqiba bihurmani. Dia dihukum dengan cara diharamkan mendapatkan apa yang dia inginkan bagaimana mungkin kita bisa berjaya sedangkan tauhid di nomor kan bahkan dikesampingkan bahkan dikemlangkangkan bahkan dikorbankan mustahil jemaah rahimanillah wa iyyakum dan ini sekali lagi bukan teori siapa-siapa ini adalah manhaj robbani ini adalah metode yang Allah Subhanahu wa jelaskan dalam dalam Al-Qur'an oleh karena itu barang siapa yang ingin sukses dan mengulang sejarah maka hendaklah dia merenungi ayat ini dan mewujudkan ayat yang satu ini karena tidak ada ya, tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi hadita? Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 87. Siapa siapakah yang lebih baik perkataannya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua jemaah sekalian, contoh yang kita sampaikan pada kesempatan telah lalu adalah surat yang sering kita kita baca sudah dihafalkan yaitu surat Al Lahab Al Masad yaitu surat yang berbicara tentang Abu Lahab Allah berfirman tabbat siada Abi Lahabi watab celaka kedua tangan Abu Lahab artinya celaka si Abu Lahab dan benar-benar dia akan celaka dia akan binasa dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dia mati dia akan mati dalam keadaan kafir dan ayat ini turun ketika Abu Lahab masih hidup. Ini yang menariknya jamaah sekalian. Ketika Nabi SAW menaiki bukit Safa dan memperingatkan kaumnya dari adab Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Lahab dengan lantang mengatakan, Tabben laka Alihada jamaatana, celakau engkau wahai Muhammad, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Dalam hadis yang dudukan Bukhari. Lalu turunlah ayat ini tabbat si ada abulahhabiwata'ab. Bukan tangan si, bukan si Muhammad yang celaka, namun kedua tangan atau si Abu Lahablah yang akan celaka. Dan Abu Lahab tidak masuk atau tidak memeluk agama Islam, bahkan tidak bersandiwara masuk ke dalam agama Islam. Kalau saja dia bersandiwara masuk ke dalam agama Islam, maka akan geger, manusia akan meragukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah kita sangat meyakini atau kita semakin yakin bahwa Al-Quranul Karim difirmankan oleh Zat yang memegang hati-hati manusia. Oleh karena itu Allah tidak biak Allah tutup pintu hati Abu Lahab dan Allah biarkan dia mati dalam keadaan musyrik. Naudzubillahimin dzalik. Ini adalah salah satu contoh lagi yang jelaskan masalah ini. Dan contoh masalah ini sangat banyak jamaah sekalian banyak sekali diantaranya walid bin Mugirah kita sudah bahas turun ayat Zarniwa man Khalak wahida dan walid bin Mugirah mati dalam keadaan musyrik dalam surat Al-Muddafir artinya contoh yang menjelaskan keakuratan ketepatan 100 apa yang difirmankan oleh Allah swt dalam Al-Quran dan kenyataan itu dibuktikan dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Al Karim. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga jama'ah syarahi wa iyyakum. Dan bentuk ini juga disampaikan oleh Ibn Khafir. Dan kita baru sampai di bentuk yang ini. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Khattabi dalam bayan ijazil Quran. Dan juga disampaikan oleh Mansuyut adalah muataraqul ak, muataraqul akran. Namun sekali lagi uh, Ibn Khafir tidak uh, menyebutkan uh, dalam bentuk poin per poin. Artinya sengaja saya e, menyampaikan berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh muqatir agar lebih e, mudah dipahami. Yang ketiga adalah pengaruh Al-Quran di dalam hati dan jiwa pembaca dan yang mendengarkannya. Jadi kenikmatan, cita rasa keindahan yang dirasakan oleh hati dan jiwa manusia ketika mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak ada kata bosan, tidak ada kata basi walaupun sering diulang-ulang. Walaupun sering kita baca ayat yang sama, namun tidak pernah seseorang itu jenuh apabila dia membacanya dengan penuh tadabbur. Bahkan sebaliknya, semakin dia baca, semakin sering dia dengarkan, maka hatinya akan semakin merasakan nikmatan dan imannya akan semakin tebal. Oleh karena itu Allah firmankan apa dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minun alladzina idza dzikrallahu wa jilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Innamal mu'minun alladzina idza dzikrallahu sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Wajilat kulubuhum Hati-hati mereka bergetar Wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadathum imana Apabila dibacakan di hadapan mereka Ayat-ayat Allah Maka iman mereka akan bertambah Wa ala rabbihim yatawakalun Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal Ini bukti Bahawa semakin kita mendengar Al-Quran dengan sersama dengan penuh khidmat Dengan mentadap gurinya Maka iman kita akan terus dan terus Bertambah Oleh karena itu jaman tidak heran Apabila seseorang membaca Al-Quran Atau seseorang mendengarkan Lantunan Al-Quran Tidak terasa air matanya menetes dari matanya Mengapa demikian? Karena Jiwanya tengah bergetar hatinya telah ter, atau tengah tersentuh dengan indahnya lantunan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dialami sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam ketika Allah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran iqra alaiya, bacakan Al-Quran kepada kepada aku kata Rasulullah sallallahu alaihi lalu Abdullah bin Mas'ud terheran-heran ya Rasulullah bagaimana bisa aku membaca Al-Quran di hadapan engkau sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepada kepada engkau. Kata Rasulullah membacakan. Lalu Abdullah bin Mas'ud baca surat apa? Surat An-Nisa dari ayat berapa? Hah? Eh? 128, Pak. Yang benar, Pak. Jangan-jangan beda riwayat, Pak. Iya. Kalau riwayat yang dibuat itu dari ayat yang pertama. Dari ayat ya, pertama sampai ayat ke ke berapa? 41. Ketika Allah berfirman fakih fa idajna min kulli ummatin bishahid wajibna bika ala ha ula isyahida dan bagaimana kondisi manusia, bagaimana kondisi makhluk pada saat hari kiamat tersebut, ketika Allah swt hadir dan mendatangkan rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka sebagai saksi atas mereka dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad Sebagai saksi atas umatmu dan umat-umat yang lain. Rasulullah menangis. Kalau Rasul mengatakan fahasbuk cukup sampai di sini wahai ibnu Masud. Faltafatu ilai. Lalu ibnu Masud mengatakan, lalu aku menoleh ke arah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faida ainahu tadrifan. Ternyata air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetes. Atau mata beliau mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena beliau Sangat paham ayat ini, merasakan sekali beratnya hari kiamat nanti, dan beliau sedih melihat di antara umatnya yang jatuh ke dalam pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diancam dengan adab yang pedih pada hari pada hari tersebut. Itu adalah salah satu bukti Al-Quranul Karim dan kita perasakan bersama betapa sering kita menetaskan air mata ketika kita membaca Al-Qur'an sendiri pada pertengahan malam atau ketika atau pertiga malam terakhir karena tersentuh dengan apa yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim. Dan jamaah sekalian tidak heran apabila banyak orang-orang yang terjatuh dalam kubangan kemaksiatan, kubangan kefasikan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengar Lantunan Al-Quranul Karim Ketika mereka membaca Al-Quranul Karim Dan contoh Dalam masalah ini adalah Kisah seorang perampok Yang akhirnya namanya harum sampai hari ini Yaitu kisahnya Al-Fudail bin Iyal Beliau dahulunya adalah Seorang perampok yang sangat ditakuti Pada masanya Namun suatu ketika Beliau tertarik Dengan seorang gadis Orang wanita Pada suatu hari beliau Memanjat sebuah tembok Untuk mengintip Gadis yang sedang dia kagumi Ketika memanjat seorang, uh, sebuah tembok Beliau mendengar seseorang Melantunkan ayat Allah dalam surat Al-Hadid Ayat 16 Allah berfirman Alam yakni niladina amanu Antak sya'akulu buhumni zikrillah Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman Untuk tunduk hati mereka berfikir kepada Allah Subhanahu SWT Ketika mendengar ayat ini dibacakan Secara spontanitas beliau langsung menjawab Bala ya Rab Tentu saja ya Allah Qad'an telah tiba waktuku Untuk tunduk hatiku kepadamu berfikir kepada Allah Subhanahu SWT akhirnya beliau mengurungkan niat beliau, subhanallah satu ayat saja jaman sekalian inilah sekali lagi pentingnya kita mentadabri Al-Quran dan faedah pentingnya kita memahami bahasa Arab sehingga kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim atau paling tidak kalau kita tidak bisa mempelajari bahasa Arab kita membaca terjemahan dari ayat-ayat yang kita baca, sehingga kita paham dan apabila ada orang memberikan nasihat kita dengan sebuah ayat kita langsung paham maknanya dan kita bisa langsung menghayatinya. Kan demikian jamaah sekalian. Coba kalau ayat ini dibacakan di tengah-tengah orang-orang kita. Walaupun dibaca dua juz juga mungkin orang itu tidak akan peduli. Karena tidak paham dengan dengan apa yang dibaca. Oleh karena itu jemaah sekalian. Kalau masih punya waktu luang hendaklah kita mempelajari misalnya bahasa Arab. Karena Umar mengatakan pelajarilah bahasa Arab. Karena sesungguhnya bahasa Arab termasuk dari agama kalian. Dan ini dibahas cukup uh, banyak oleh Syekhulisul Nulitemiah dalam Iktidak Siratil Mustaqim. Intinya bahwa pentingnya kita memahami ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Lalu beliau singgah di sebuah bangunan yang rusak. Lalu beliau mendengar ada kelompok orang yang melewati bangunan tersebut. Dan di antara mereka terlibat pembicaraan. Di antara mereka ada yang menginginkan untuk melanjutkan perjalanan dan di antara mereka ada yang menginginkan untuk beristirahat sejenak dan besok pagi baru mereka melanjutkan perjalanan tersebut. Ketika orang yang mengatakan orang yang menginginkan untuk bermalam ditanya, mereka menjawab, "Karena kita kami khawatir akan dicegat di tengah jalan oleh Al-Fudail." Bagaimana nanti kalau kita dicegat di tengah jalan, harta kita akan dijarah, dirampok oleh oleh dia. Oleh karena itu Fudel ketika mendengarkan hal ini dia mengatakan ini afa bilaili fil ma'asi wa minal muslimina hafunaya khafunani. Pada malam hari ini aku sedang berbuat maksiat, sedang mau ngintip seorang wanita, di waktu yang bersamaan ada sebagian umat Islam yang takut berhadapan dengan diriku, yang takut kalau-kalau Fudel mencegatnya di tengah jalan, dan beliau mengatakan ini adalah takdir Allah. Pada saat saya mendengar apa yang mereka katakan, ini adalah takdir Allah yang menuntun saya untuk bertobat kepadanya. Akhirnya dia mengatakan bahwa aku akan bertobat kepada Allah. Wajahal tuh tobati mujawarat baitil haram, dan aku akan tinggal di sebelah masjidil haram. Lalu beliau bertobat kepada Allah. Lalu belajar agama dan melakukan rihlah untuk thalabul ilmu seperti yang dijelaskan ulama dalam biografi beliau. Beliau pergi untuk menuntut ilmu dan beliau menjadi ulama besar jemaah sekalian. Dan banyak ulama yang mengambil ilmu dan meriwayatkan hadis dari beliau dan ulama-ulama mengambil ilmu atau meriwayatkan hadis dari beliau bukan tidak tanggung-tanggung, bukan ulama sembarangan. Di antaranya adalah Ibnu Mubarak di antaranya adalah Abdurrahman bin Mahdi, di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah, di antaranya Al-Imam Syafi'i. Di antaranya Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain sebagainya, ulama-ulama besar mengambil hadis dari mantan perampok yang satu ini. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan, kisah ini memberikan faedah walaupun kita eh, di luar ranah pembicaraan kita, yaitu Bahwa peluang kita masih terbuka lebar Peluang kita untuk menuntut ilmu Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Masih terbuka lebar Walaupun kita baru mendapatkan hidayah Ketika kita sudah dewasa Walaupun kita mendapatkan hidayah Pada usia 30 atau 40 tahun Walaupun masa lalu kita kelam dan gelap Karena ternyata sebagian ulama Mendapatkan hidayah dan mulai start belajarnya ketika mereka sudah dewasa. Di antaranya Fudel bin Iyad. Bahkan tidak tanggung-tanggung perampok yang ditakuti. Insya Allah di sini tidak ada mantan perampok kan? Insya Allah tidak ada. Artinya peluang masih terbuka lebar. Artinya tidak semua para ulama itu track recordnya, raportnya itu seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Sheikhul Islam Nutemiah Seperti Imam Syafi'i yang belasan tahun sudah jadi mufti Sedangkan kita 40 tahun masih ikrok ketiga Kan begitu Namun sekali lagi sebagian ulama tidak demikian Makanya kita pesimis Kalau bacanya hanya biografi Imam Syafi'i Bukhari yang pesimis Aduh, gimana nasib saya sekarang ya Ini orang sudah jadi mufti belasan tahun Saya masih belajar Tajwid Namun jangan berkecil hati Jangan berkecil hati Karena ibadah, karena ketika kita mengatakan menuntut ilmu adalah sebuah ibadah, maka tidak ada batas akhirnya kecuali apa? Kecuali kematian. Karena Allah berfirman dalam ayat terakhir dalam surat Al Hijr, Waqbut robbaka hatta ya tiakaliyakin. Beribadalah kepada Allah, kepada Robmu sampai datang kematian. Oleh karena itu ulama mengatakan Kalau kita mengatakan menuntut ilmu Termasuk ibadah kepada Allah Maka jangan berhenti sampai Masuk ke dalam kubur Oleh karena itu Imam Ahmad pernah ditanya Ketika beliau sudah menjadi seorang imam Ketika beliau sudah beranjak tua Namun beliau masih membawa Pena dan kertas Imam Ahmad bertanya Sampai kapan engkau belajar wahai Imam Ahmad Lalu Imam Ahmad mengatakan perkataan yang cukup masyhur. Ma'al mihbara ilal makbara Bersama tinta ini Masuk ke dalam Kubur Jadi aku akan belajar, aku akan tetap membawa alat tulis Sampai masuk ke dalam Kubur, Imam Ahmad Tidak mengenal kata pensiun Jadi tidak ada istilah pensiun dini Atau pensiun usia 55 tahun Atau 60 tahun dalam menuntut ilmu Itu untuk pegawai negeri saja Atau pegawai swasta Kalau menuntut ilmu tidak ada istilah pensiun kita akan selesai ketika kita meninggal oleh karena itu camkan jemaah sekalian wa dan bukan hanya Fudel bin Iyad saja, ada beberapa ulama yang kasusnya hampir serupa dengan Fudel bin Iyad belajar ketika dewasa Di antaranya yang kita sebutkan yang lalu siapa? Ibn Hazm, seorang ulama besar Abu Muhammad, Ali bin Ahmad Ibn Hazm, ulama yang hidup di akhir abad keempat, sampai pertengahan abad ke-5 karena beliau meninggal tahun 456 hijriyah Kita Ibnu Hazm itu dapat hidayahnya untuk belajar pada usia 26 tahun. Pada usia 26 tahun. Coba antum berapa? Kayaknya 24 semua nih. Ah, enggak ya. Oh, bukan. Ya, saya masih muda-muda. Ya. Ibnu Hazm 20, 26 tahun, jamakkan rahimanillah wa iyakum dan saya sudah sempat sebutkan kisahnya ketika itu dia masuk masjid mau mengantar jenazah ketika masuk masjid langsung duduk ditegurlah oleh orang lain kum wasalli tahiyatul masjid berdiri kamu sholat dulu dua rokaat tahiyatul masjid akhirnya dia ikuti dia sholat dua rokaat setelah itu beliau melanjutkan mengikuti jenazah mengantar jenazah sampai kubur Ketika selesai mengantar jenazah sampai kubur, beliau balik lagi ke masjid. Pada saat itu, waktu menunjukkan setelah sholat asar. Jadi pada waktu asar. Antara sholat asar dan maghrib. Lalu ketika masuk masjid, beliau teringat. Beliau teringat. Beliau teringat pesan dari Orang yang baru beliau temui tadi, orang yang mengingkari perbuatan beliau. Kalau masuk masjid, salat tahiyatul masjid dahulu. Akhirnya beliau lah beliau salat tahiyatul masjid. Setelah salat tahiyatul masjid, pada waktu tersebut diingkari sama orang tersebut. Jangan salat pada waktu ini. Akhirnya beliau bingung, gimana sih nggak konsekuen? Tadi saya masuk masjid disuruh salat tahiyatul masjid. Sekarang saya masuk masjid salat tahiyatul masjid dilarang, salat. Akhirnya dia tobat jadi orang bodoh, dia sedih, wakat hazin tuh, saya sedih sekali. Peni Fan Soraf tuh wakat hazin tuh, aku akhirnya keluar dari masjid dan aku sedih sekali dan aku bertanya kepada seorang ulama besar yang bernama Abu Abdullah. Akhirnya beliau belajar, beliau belajar al Muwattak, buku yang pertama kali beliau pelajari Muwattak, beliau belajar sama Abu Abdullah selama tiga tahun, selama tiga tahun dan kepada ulama yang lain. Dan beliau lanjutkan perjalanan menuntut ilmu Dan akhirnya menjadi seorang alim besar Subhanallah Bayangkan Saya yakin antum usia 26 tahun tahu Disunahkan salat tayyatul masjid Ibn Hazm tidak mengerti sama sekali sunnah tayyatul masjid Teman-teman SMA saya yang bengal-bengal itu tahu zaman sekalian Kalau masuk masjid itu salat tayyatul masjid Ibn Hazm tidak tahu Dan faedah saja Yang mengingkari pendapat Ibn Hazm itu memilih salah satu pendapat di kalangan para ulama. Bahwa waktu-waktu yang dimakruhkan atau yang diharamkan ini berlaku di semua sholat-sholat sunnah. Namun walau ta'alam ini pendapat yang tidak uh, kurang rohji. Yang rohji adalah yang kuat adalah larangan ini hanya berlaku untuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu atau tempat. Karena kita tahu sendiri salat sunnah ada dua, yaitu salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad, Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang bebas kita kerjakan kapan saja, di mana saja, dan tanpa jumlah bilangan rokaat tertentu. Salat dua rokaat, salam dua rokaat, salam dua rokaat, sab, roka mau dua belas rokaat, lima belas, enam belas rokaat terserah. Tidak terkait. Salat sunnah muqayyad -mu -mu itu terkait. Misalnya masuk masjid salat dua rokaat, setelah Wudu, sholat 2 rokaat Waktu misalnya uh, Sebelum Duhur 4 rokaat, setelah Duhur 2 rokaat dan seterusnya Jadi yang di uh, Larangan mengerjakan sholat Yang Raja wa ta'ala hanya berkaitan Dengan waktu-waktu yang uh, Eh maaf Sholat-sholat sunnah mutlak namun ini adalah yang terjadi di kisah ini karena saya hanya menceritakan sebuah kisah yang terjadi di kisah ini hanya salah satu pendapat dari uh, ulama ketika membahas masalah masalah ini walaupun walau taalam bukan pendapat yang uh, roji uh, yang saya pahami dan yang roji sebagaimana uh, pendapat sebagian ulama dan diantara syekh islam noh temi ya allahu a'lam dan ini juga dipilih kalau saya maafkan salawatul tahmin iya jadi jamaah sekalian Tidak ada kata terlambat Walaupun kita baru Masuk masjid pada usia 40 tahun Walaupun kita baru Mendengarkan radio Atau membaca buku usia 50 tahun Tidak ada kata terlambat Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah mengatakan Tafakohu Kobla antusawadu Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi Ulama Menjadi taswit Taswit itu ulama mentafsirkan dengan makna yang macam-macam, tapi intinya sama. Berdekatan. Intinya sebelum kalian tua dan disibukkan dan sudah menjadi orang besar, sebuah seorang tokoh, waktu apa sudah uh, berumur lanjut, sudah punya uh, keluarga dan lain sebagainya. Jadi maksud Umar bin Khattab, belajarlah ketika masih muda, ketika belum disibukkan, ketika hafalan masih fresh, waktu luang masih banyak. Belum punya banyak istri misalnya Belum punya anak 20 dan seterusnya Masih banyak waktu luang Ini perkataan siapa? Umar bin Khattab Wah habis dong kesempatan kita bapak-bapak sekalian Tidak Al-Imam Bukhari menambahkan Kata Imam Bukhari Karena riwayat ini diratkan Imam Bukhari Kata Imam Bukhari Waba'da antusawwadu dan tetap belajar walaupun engkau sudah tua, walaupun sudah menjadi tokoh, walaupun sudah punya keluarga, banyak anak banyak cucu tetap belajar. Dan Imam Bukhari memberikan argumentasi. Dan ini yang menariknya, ini yang perlu kita renungi kata Imam Bukhari: Wa kata Allah ma'ashabu Muhammadin salallahu alaihi wasallam fi kibarisin nihim. Apa dalilnya? Kenapa Imam Bukhari tetap menyuruh kita belajar walaupun kita sudah tua? Kata Imam Bukhari, para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belajar ketika mereka tua. Jadi dan banyak dari mereka baru mulai belajar ketika tua, seperti Abu Bakar As-Sidq. Itu tidak mengenyam pendidikan TPA Pak Jemaah sekalian. Artinya belum belajar ketika muda, karena beliau sepantar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya beda beberapa tahun saja. Dan Rasulullah menjadi seorang Rasul pada usia 40 tahun Umar bin Khattab Uthman bin Affan Mereka adalah sahabat-sahabat Terbaik Yang mulai belajar agama ketika Tua Oleh karena itu tidak ada kata terlambat jemaah sekalian Tetap belajar Bahkan jemaah sekalian Walaupun sekali lagi masa lalu kita Kelam, suram, gelap Buruk dan seterusnya Jangan pesimis karena sekali lagi kesempatan itu masih terbuka lebar. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan. Ibnu Qayyim menjelaskan. Banyak sahabat-sahabat terbaik itu mereka memiliki masa lalu yang suram. Dan keutamaan mereka, derajat mereka di sisi Allah mengalahkan para sahabat yang dari kecil sudah berada dalam lingkungan islami. Bisa dipahami tidak? Jadi banyak sahabat-sahabat terbaik yang memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang pahit. Namun derajatnya di sisi Allah itu lebih mulia dan lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang dari kecil yang dari kecil sudah muslim, sudah mukmin dan sudah menuntut ilmu. Contohnya siapa misalnya? Huh? Contohnya Umar bin Khattab Anhu Masa lalu beliau kelam Bahkan beliau sekali lagi melakukan syirik Mengubur anak wanitanya hidup-hidup Siapa yang tega melakukan hal demikian Saya yakin jamaskan di antara kita Tidak ada yang pernah mengubur Anak wanitanya hidup-hidup Dan Umar pernah melakukannya Namun siapa yang lebih tinggi di sisi Allah Umar apa Abdullah bin Abbas Nah huh? Siapa yang lebih tinggi di sisi Allah derajatnya jamaah sekalian? Umar bin Khattab atau Abdullah bin Abbas? Ah? Huh? Apa jamaah sekalian? Ini pertanyaan bukan, jangan ganggu-ganggu. Ini pertanyaan. Siapa yang lebih mulia? Umar bin Khattab padahal Abdullah bin Abbas belajarnya dari usia muda. Namun di hadapan Allah lebih mulia Umar bin Khattab walaupun belajar setelah usia dewasa oleh karena itu jama sekian, belajarlah, belajarlah dan imukai memberikan salah satu rahasianya, kata beliau orang yang pernah mengalami masa lalu yang kelam masa lalu yang pahit, lalu bertobat di jalan Allah SWT kembali kepada Allah itu lebih berhati-hati daripada orang yang tidak pernah tercebur dalam kemaksiatan untuk jatuh ke, ke, ke, ke, kembali ke masa lalunya. Karena dia sudah merasakan pahitnya kemaksiatan, sesaknya dada ketika melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Dia sudah mengalami sendiri. Sedangkan orang yang belum hanya baca buku, hanya mendengar, hanya berbicara dalam ranah teori. Ibnu Qayyim Al-Jauzi Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, orang yang pernah sekali lagi mengalami sendiri dia akan lebih kapok, lebih berhati-hati untuk tidak jatuh ke masa lalu atau ke lubang kemaksiatan yang sama yang pernah dia lakukan sebelumnya. Karena dia tahu bagaimana pahitnya hal tersebut, tidak enaknya, gelisahnya hati ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dia akan bahkan dia bisa trauma terhadap kemaksiatan trauma kepada kesirikan trauma kepada kebitahan kenapa karena dia tahu betapa tidak enaknya tercebur ke dalam kubangan tersebut benar apa tidak jemaat sekalian iya saya berikan analogi sedikit misalnya seseorang masuk penjara lalu disiksa di penjara kukunya dicabut disetrum dipukul, habis-habis di penjara kira-kira mau masuk penjara untuk kedua kalinya apa tidak tidak mau, bahkan mungkin trauma dengar nama penjara saja mungkin sudah lari terbirit-birit karena dia tahu betapa menyakitkannya di, di penjara dan dia tidak mendapatkan fasilitas di penjara benar-benar disiksa di di penjara beda dengan orang yang tidak pernah masuk ke dalam penjara mungkin dia bisa menceritakan hal-hal yang terjadi di penjara dengan tertawa tapi kalau orang yang pernah langsung disiksa mungkin dia menceritakan pengalaman di penjara dengan dengan menangis. Kenapa? Karena sekali lagi orang yang pernah merasakan pahitnya itu lebih lebih e, kapok atau lebih tidak mau untuk jatuh ke lubang yang yang sama. Dia akan trauma dengan pahitnya kemaksiatan yang dia dia perbuat. Ini yang dijadikan argumentasi Ibnu Qayyim atau alasan Ibnu Qayyim mengapa sahabat-sahabat yang memiliki background yang buruk, masa lalu yang kelam itu lebih baik daripada sahabat-sahabat yang tumbuh dari dari Islam. Walaupun kedua ke, kedua kelompok ini sama-sama baik. Kedua kelompok ini sama-sama sama-sama baik. Ini faedah ini kita perlu ketahui agar kita tidak putus asa. Bukan sebaliknya ya, oh kalau begitu maksiat aja dulu. Nanti 40, umur 40 taubat. Ketika 39 tahun mati Bagaimana zaman sekalian Niat tobat umur 40 tahun 39 mati Oleh karena itu faedah Yang kita petik dari sini adalah Agar kita yang taubatnya Baru ketika Usia 30 tahun 40 tahun itu tidak putus asa Untuk tetap menuntut ilmu Tetap menuntut Tetap menuntut ilmu zaman sekalian Rahimanillahu wa'iyakum walaupun kalian sudah tua, walaupun tidak punya uang, walaupun bukan orang kaya, tidak punya fasilitas, bukan alasan jemaah sekalian untuk tidak menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Karena sekali lagi lagi lagi sebagian sahabat Nabi eh, sebagian ulama itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Contohnya siapa? Contohnya siapa jemaah sekalian? Al-Imam Muhammad bin Idris Asyafi'i, As Muhammad bin Idris itu berasal dari keluarga yang tidak mampu, bahkan ketika beliau awal-awal belajar menuntut ilmu beliau menulis di atas tulang karena tidak mampu beli kertas ada dari sini diantara bapak-bapak yang bawa tulang gak mampu beli buku, tidak ada kan Imam Syafi'i tidak mampu beli buku tapi jadi imam beliau sendiri yang mengatakan saya tulisnya itu di tulang sebagaimana riwayat yang dicantok yang dibawakan oleh al hafidh inu Abdul bar dalam jami' bayan al imam fadli imam syafi'i jemaah ya, sekalian dengan tulang jadi imam al imam abul walid al baji pernah dengar nama ini nggak pernah ya tidak ada yang bermadhab maliki ya nggak ada ini adalah seorang imam besar dari madhab maliki abul malik al Ab abul walid al baji bukunya terkenal di antara buku yang terkenal Berjudul Al-Muntaka Abul Walid Al-Baji Ini adalah rivalnya Ibn Hazm Beliau berdua ini sering berdebat Sering berdiskusi Masalah ilmiah Pernah suatu ketika Setelah berdiskusi Al-Imam Abul Walid Al-Baji Mengatakan begini Tak duruni Wahai Ibn Hazm Tolong engkau memberikan udhur bagiku memaafkan diriku kalau aku salah. Kenapa? Kenapa dia mengatakan demikian atau beliau mengatakan demikian? Fa inna aktsara mutalaati 'ala sirajil suraj. Eh, iya. As-sirajil Khuras. Li anna aktsara mutalaati 'ala siraji al hurras Karena Mayoritas waktu yang aku habiskan untuk belajar Aku lakukan di atas lampu petugas penjaga malam Jadi pekerjaannya Abdul Walid Al Baji Itu security sekarang Bahasa kerennya sekarang security Pada malam hari Dia itu belajar di lampu-lampu jalan Jadi Antum kalau lewatin itu jalan apa sih? jalan Uh, Cibubur, Raya Cibubur ya? Iya yeah, ya. Yeah. Depannya kota wisata itu apa? Jalan Raya Cibubur ya. Itu kan ada lampu jalan kan? Nah, kira-kira Abdul Walid Al-Bajji belajar di sana. Sambil jaga malam, sambil ngeronda. Subhanallah. Ada di antara antum yang belajar di sana? Saya belum pernah lihat ada orang baca buku di atas lampu tersebut. Enggak ada. Bayangkan jemaah sekalian rahimanillah. Jadi ulama, jadi ulama besar. Modalnya numpang di lampu malam karena harus tugas. Jadi penjaga keamanan. Jadi pekerjaan yang tidak memiliki strata sosial yang tinggi, tapi jadi ulama jemaah sekalian. Jadi bukan alasan. Yang penting mau apa tidak, yang penting mental jemaah sekalian. Yang penting tekad bulat. Keikhlasan. Ketika Abdul Walid Al-Baji mengatakan demikian, dijawab oleh Ibn Hazm dan jawabannya menarik juga kata Imam Nawawi Azam begini, wa ta'zuro dan begitu juga dengan Antumahel wa Abul Walid al Bajji lihat bagaimana adab diantara para ulama padahal yang satu madhabnya Maliki, yang satu zahiri, beda madhab. Namun Subhanallah setelah diskusi, enggak berantem, enggak main pukul-pukulan, enggak main sesat-mensesatkan. Apabila masalahnya istihadia, masalah-masalah yang kedua pendapat memiliki dalil yang kuat dan yang khilaf itu sama-sama ulama alusunnah justru sekali lagi Abu'l-Wat al-Baji mengatakan mohon maafkan diriku kalau salah subhanallah siapa dan akhirnya punya adab seperti ini ketika diskusi lawan debatnya enggak terima mungkin kita harus mengatakan wah wow, ini alul ahwa ini pengikut hawa nafsu saya sudah kasih dalil kok dia gak mau ikut padahal masalah-masalahnya pelik masalahnya dipersiliskan oleh para ulama ahlu sunnah masalah-masalah samar atau dalam istilah usul fikih namanya masalah ijtihadiyah Abu Ibnu Hazm mengatakan begini, Ibnu Hazm mengatakan wa ta'zuruni dan engkau juga demikian wahai Abdul Walid, tolong berikan maafmu kepadaku kalau aku salah. Fa inna aktsara mutalaati ala manabiriz zahabi Karena mayoritas wak apa mayoritas waktu belajarku itu aku habiskan di minbar-minbar yang terbuat dari emas dan perak. Aku belajar dengan fasilitas yang lengkap maksudnya begitu. Paham tidak maksudnya? Maksud paham tidak perkataan Al-Baji dan Ibnu al Hazm maksudnya begini. Maksudnya adalah firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nablukum bis syarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dua-duanya fitnah bagi kalian. Al-Baji itu mengedepankan aspek fasilitas fisik. Tolong kasih udur kalau saya salah. Kenapa? Karena kalau saya belajar itu hanya di atas lampu jalan. Saya enggak punya fasilitas seperti antum. Saya enggak punya, saya enggak punya ruangan ber-AC misalnya sekarang. Saya enggak bahkan saya enggak punya lampu belajar. Ibnu Hazm berbicara dalam aspek psikologi. Ibnu Hazm mengatakan dan dan tolong maafkan diriku juga kenapa? karena aku belajar aku hidup di lingkungan yang penuh dengan fasilitas, penuh dengan kesenangan dunia dan kesenangan, dan orang itu tidak mudah belajar agama di hadapannya fasilitas-fasilitas dunia, karena dunia itu fitnah coba antum belajar, AC nya 20 derajat mungkin belajarnya 5 menit langsung, tidur, Bismika bismikallahu amutu wahya, selesai, tidur bangun jam 4 kan begitu, enak, adem Beda kalau antum enggak pakai enggak kipas angin pun enggak ada. Yang tadinya ngantuk jadi enggak ngantuk karena kepanasan akhirnya terpaksa baca, akhirnya jadi ulama. Kan begitu jemaah sekalian. Artinya awalnya kepaksa tapi akhirnya menikmati, maksudnya demikian. Dan itu ada atar Al-Imam Adaruqutni dalam masalah itu. Jadi jadi Ibnu Hazm itu menekankan aspek psikologi. Kata siapa belajar di, di fasilitas yang komplit itu gampang, kenapa? karena Allah berfirman inna nafsala amaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini selalu mengajak pemiliknya kepada hal-hal yang buruk dan hal-hal yang buruk itu gampang didapatkan dengan uang, iya gak jaman sekalian hentum punya 100 juta mau zina sama foto model juga bisa bisa, tinggal bayar ada orang enggak bisa berzina bukan karena enggak mau enggak punya uang. Kan demikian. Orang kalau punya fasilitas semua gampang. Mau buka internet tinggal di dalam kamarnya. Semua dia bisa buka. Mau buat kemaksiatan apa saja bisa. Oleh karena itu tidak gampang apalagi dunia itu fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang suka dunia dan mem memak apa menyelami dunia. Mengkonsumsi meng dunia seperti minum air laut, seperti minum air laut. Oleh karena itu, apa kata Nabi, Nabi Sosha mengatakan, tidakkan lebih ini Adam wadin min zahamin labtagolahu ilahisaniyan. Kalau saja anak Adam punya satu lembah dari emas, maka dia mengharapkan lembah yang kedua. Dia tidak akan konaah dengan satu lembah tersebut. Dan begitu juga kalau punya lembah yang kedua, maka dia akan mengharapkan lembah yang ketiga. Karena nafsu manusia itu cocok dengan dunia. Apa kata Nabi Sosam? Walayam laujaufa beni Adam ilaturab dan tidak ada yang bisa mengisi perut anak Adam kecuali tanah mati dan dikubur. Itulah makna firman Allah. Alhaqumud takatur. Manusia itu dilalaikan dengan kesenangan dunia, keluarga, harta dan seterusnya. Kapan berakhirnya, jamaah sekalian? Berakhirnya pada ayat selanjutnya Allah berfirman, "Hatta zurtumul maqabir," sampai masuk ke dalam kubur. Itulah selesai hawa nafsu atau keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Jadi Ibnu Hazm memandang dari aspek psikologi, kejiwaan, yaitu nafsu manusia cocok dengan dunia, sedangkan Al-Imam Al-Baji memandang dalam aspek fasilitas belajar. Intinya sebagai seperti Surat Al-Anbiya Al ayat 35. Hak yang miskin dan yang kaya itu fitnah. Harta itu fitnah jemaah sekalian. Bukan alasan kita tidak berhasil dalam masalah agama. Bukan alasan untuk kita tidak berhasil ketika kita menuntut ilmu. Karena baik orang miskin dan orang kaya sama-sama diberikan fitnah oleh Allah subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala pada saat kita miskin atau pada saat kita kaya. Oleh karena itu, Antum sudah tahu. Terjadi khilaf di kalang para ulama. Mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar? Kan begitu jemaah sekalian. Pernah tahu khilaf seperti ini? Antum pilih yang mana? Yang kaya bilang, yang kaya bersyukur gitu ya. Yang miskin bilang, miskin yang sabar. Antum pilih yang mana jemaah sekalian? Yang miskin yang bersyukur, yang sabar. Hah? Siapa tujuk tangan yang miskin yang sabar? Hah? nggak ada yang mau? ah kaya semua di sini? yang kaya yang bersyukur, kaya yang bersyukur nggak ada juga? atau pilih yang mana dong? abstain, golput? eh jamaah sekalian tanya serius ini, antum kalau ditanya jawabnya apa? ah antum pernah nggak makan satu minggu pak? pernah merasakan sabarnya seperti itu? nggak gampang pak nggak makan satu minggu itu nggak gampang ah kaya bersyukur atau miskin yang sabar ah yang roji adalah seperti yang dirojikan oleh Sheikhul Islamul Temia yang paling baik adalah yang bertakwa mau yang kaya mau yang miskin yang paling baik adalah yang bertakwa karena Allah berfirman inna akramakum akum in Atqalum Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan kaya maupun miskin itu fitnah saja jemaah sekalian. Kita kita bisa bilang, oh kalau saya kaya saya akan yang haji setiap tahun, umroh empat kali dalam setahun, nyumbang sana sini, itu kita bisa bilang karena belum pernah kaya saja. Coba kalau kita kaya, belum tentu semudah itu. Itu omongan orang enggak pernah kaya biasanya, sama kayak saya. Iya jamaah dengan rahimah Nelloh karena nggak sesimpel itu berat jamaah sekalian oleh karena itu apa kata Abu Sufyan ketika ditanya siapa mayoritas pendukung Rasulullah SAW siapa yang masuk Islam apakah dari kalangan yang papa dan yang miskin atau dari kalangan orang kelas atas atau dan yang kaya apa jawaban Abu Sufyan yang miskin mayoritas pengikut Nabi SAW datang dari orang-orang lemah dan miskinnya dan apa kata Heraclius dan itulah sunnah para nabi-nabi Allah subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa tidak mudah orang beriman ketika dia memiliki kekayaan harta dunia karena harta itu fitnah. Oleh karena itu jama'ahkan dan hadis itu diterangkan Imam Bukhari dengan redaksi yang cukup panjang. Iya mungkin uh, ini intinya bahwa sengaja uh, saya sengaja agak keluar dari uh, konteks karena penting menjelaskan masalah ini. Agar kita semakin uh, mengetahui hakikat ini dan semakin semangat untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya dan akululilaha wa astaghfirulilahku.